berangkat Dari sebuah ayat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman ya amanu wabtahu ilaihi Jadi <coughs> Ketika Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Dan carilah Cara untuk mendekatkan diri Kepadanya Dari sini kita bisa memahami Bahwa konteks ayat tersebut Kata Tawasul Ini adalah sebuah tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti secara umum tawasul ini adalah sebuah perintah agama. Nah, lalu kemudian mana tawasul ini akan bisa menjadi berkembang atau bahkan sebaliknya akan akan menjadi lebih menyempit, tergantung ketika makna tawasul itu dipraktekkan Makna tawasul yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ini sebenarnya adalah mencakup makna yang luas. Yaitu kita diperintahkan untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Al-Qur'an tidak merinci bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian, di dalam praktek-praktek keagamaan, baik itu yang dilakukan oleh para sahabat, terus kemudian para tabi'in, dan seterusnya, kita banyak sekali menerima keterangan-keterangan dari beberapa hadis, yang tentunya hadis ini bisa dipertanggungjawabkan, bahwa suatu ketika, di Madinah ini, para sahabat sedang mengalami, masa Pacekli kemarau panjang sehingga para sahabat ini yang pada waktu itu diwakili oleh Huzaifah ini sewan kepada Sayyidatina Aisyah r. R. Anha. lalu kemudian Sayyidatina Aisyah mengatakan pada Huzaifah jika engkau mau Pacekli ini hilang maka datangilah makbarah baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu buatlah jendela di atas makbarah Rasulullah yang sekira tidak ada penghalang antara atap dari makbarah Rasulullah dengan langit. Lalu kemudian Hudzaifah melakukan hal ini dan tidak lama kemudian Madinah diguyur hujan. Ini adalah salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW wasallam yang sudah meninggal. Artinya apa? Bahwa ketika kita minta untuk dihilangkannya sebuah uh, paceklik atau kondisi uh, kemarau panjang, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kepadanya melalui baginda Nabi Muhammad SAW wasallam tentunya ini bisa kita pahami bahwa tujuan utama dari tawasul tidak lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan praktek-praktek yang selama ini dilakukan oleh mayoritas umat Islam ini juga tidak lepas dari tujuan utama. Artinya bahwa orang Islam itu paham betul bahwa di sini ya, mereka melakukan tawasul itu tujuan utamanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan yang lain ya karena bagaimanapun juga umat islam ini adalah ahlu sholat, ahlu ibadah, orang yang ahli sholat, jadi paham betul, bahwa mereka itu meminta itu bukan kepada orang yang meninggal, akan tapi tetap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, dia memiliki rasa, bahwa penuh dengan kotoran dan kekurangan yang ada pada diri mereka, akhirnya, mereka merasa perlu untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melalui baginda Nabi Muhammad saw yang telah meninggal, ataupun mereka juga melakukan tawasul mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan amal soleh. Ini juga pernah disinyalir dalam sebuah hadis wahih riwayat Imam Bukhari bahwa suatu ketika baginda Nabi Muhammad saw ini pernah menceritakan sebuah kejadian yang dialami oleh tiga orang dari kalangan bani Israel pada waktu itu tiga orang ini Sedang melakukan perjalanan dan kebetulan pada saat itu hujan sedang lebat-lebatnya mengguyur mereka Sehingga pada suatu saat mereka berjalan di atas perbukitan Hujan begitu lebat akhirnya mereka tergelincir dan kemudian masuk ke dalam gua Dan kebetulan pada waktu itu gua terus kemudian tertutup oleh batu besar yang jatuh dari atas Kemudian mereka terjebak di dalam gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari Gua tersebut Lalu kemudian tiga orang ini Masing-masing ketika meminta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Menggunakan amal sholah yang dimiliki Nah tiga orang ini masing-masing Memiliki amal sholah yang diandalkan Yang akhirnya nanti digunakan Untuk bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika berdoa Yang pertama orang ini Memiliki amal sholah yang berupa Al-ifah atau menjaga harga diri Pada saat Sebelum dia terjebak di dalam kuah Dulu dia pernah terbebas dari perbuatan zina Ada seorang perempuan yang sudah siap ya, Untuk menawarkan diri pada saat itu Untuk dizinai Tapi kemudian ia ingat bahwa zina ini adalah perkara yang dilarang Lalu kemudian ia tersadar Dan akhirnya dia bisa menjaga diri dan terjauhkan dari perbuatan zina Lalu kemudian yang kedua Orang ini memiliki amal sholah yang bisa diandalkan yaitu Birul Waliden. Pada suatu ketika, orang sholah ini, dia bekerja sebagai pengembala kambing. Ia mendapatkan bayaran berupa air susu kambing. Jadi setiap habis mengembala, bayaran dia ini adalah susu kambing yang diberikan oleh majikannya. Nah, biasanya ketika dia pulang, maka susu kambing ini tidak diberikan kepada siapa-siapa, kecuali kepada ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya diprioritaskan untuk meminum air susu kambing tersebut, lalu baru kemudian keluarganya boleh minum. Pada suatu saat, dia pulang larut malam. Pada waktu pulang mau mengasih air susu kambing kepada ayah dan ibunya, ternyata ayah ibunya sudah tidur. Ia tidak berani membangunkan. Dan akhirnya keluarganya tidak boleh minum air susu kambing tersebut. Karena orang tuanya belum meminumnya Sampai terus kemudian keluarganya ini menahan dahaga Sampai di kemudian waktu subuh Kedua orang tuanya baru bangun Lalu kemudian e, orang tersebut memberikan pada kedua orang tuanya Untuk meminum air susu kambing tersebut Baru kemudian keluarganya bisa meminumnya Nah ini berarti amal saleh yang diandalkan oleh orang tersebut Berupa birul walidin Kemudian yang ketiga Ini orang tersebut memiliki amal soleh yang berupa e, al-amanah Dia penuh dengan amanah Suatu ketika dia bekerja sebagai pengembala sapi Bekerja di majikan, yang majikannya ini adalah e, peternak sapi Nah suatu ketika saking banyaknya sapi Orang tersebut ya, diberi tawaran oleh orang yang mau membeli sapi Kalau sapimu boleh saya beli dengan harga sekian, nanti bilang saja. Uang nanti bisa kamu ambil, bisa kamu miliki tanpa harus ngomong ke majikan, karena majikanmu akan tahu saking banyak sapi. Lalu kemudian orang ini tidak mau, kong kali-kong dengan orang yang mau membeli. Karena apa? Karena amanah yang dimilikinya. Nah, lalu kemudian mereka berdoa dengan mengandalkan amal soleh, dan kemudian dijadikan sebagai wasilah Sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Mereka berdoa Yang pertama berdoa Allahumma inna nas'aluka Bi amali shaleh. Ya Allah saya meminta kepadamu Dengan amal shalehku Agar supaya engkau berkenan untuk menggeser batu ini Setelah berdoa Bergeserlah batu itu sedikit Akan tetapi Belum cukup untuk dilewati satu orang Lalu kemudian orang yang kedua Berdoa lagi dengan menggunakan amal shalehnya Ya Allah inna, uh, inni as'aluka uh, bi amali sholeh. Saya memohon kepadamu dengan amal saleh yang aku miliki agar supaya engkau berkenan untuk menggeser batu. Akhirnya batu bergeser lagi. Sudah cukup dilwati oleh dua orang akan tetapi mereka ingin agar supaya batu ini hilang dari pintu gua akhirnya yang terakhir disuruh berdoa sama, berdoanya Allahumma ini asaluka bi amal Allah aku memohon kepadamu dengan amal sholehku, agar supaya engkau berkenan menggeser batu ini. Lalu setelah selesai berdoa, bergeserlah batu itu. Akhirnya batu ini jatuh dan tidak, <tidak menutupi pintu gua. Akhirnya ketiga orang ini uh, bisa keluar dari gua karena berkat tawasul dengan amal sholeh. Jadi yang perlu kita garisbawahi bahwa mutawassalbeh sesuatu yang bisa kita jadikan untuk tawassul ini pertama adalah para ambiyah khususnya Nabi Muhammad saw baik pada masa hidupnya ataupun sesudah beliau meninggal kita tidak membatasi keutamaan Rasulullah Muhammad saw hanya dengan masa hidupnya saja setelah Rasulullah wafat kemuliaan dan keutamaan ini masih tetap ada Jangan sampai terus kemudian kita membatasi keutamaan Rasulullah hanya pada masa hidupnya saja. Ini tidak logis. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan bahwa keutamaan Rasulullah ini pada waktu hidupnya saja, lalu apa artinya? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini wafat, kemudian dikatakan tidak lagi mulia. Maka tentunya ini adalah sebuah penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang kedua, mutawasalbeh ini berupa amal soleh. Kemudian yang ketiga, mutawasalbeh ini berupa para Aulia as Orang-orang soleh dan para wali. Ini bisa kita jadikan sebagai mutawasalbeh. Baik Aulia ini masih hidup ataupun sudah meninggal. Sama saja, masa hidup beliau memiliki keutamaan. Otomatis ketika beliau sudah meninggal, keutamaannya pun masih bisa kita rasakan. Artinya apa? Kita tidak membatasi keutamaan para aulia, para solin hanya di masa hidupnya saja. Setelah beliau meninggal pun, maka kenangan-kenangan yang baik ini akan selalu ada. Inilah bukti bahwa para aulia setelah beliau meninggal, ini keutamaannya masih tetap ada. Karena apa? Karena nyatanya ini dikenang oleh semua, semua orang. Jadi karena itu kita ketika bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan para nabi dan bertawasul dengan para auliyah ini tidak bisa kita batasi hanya ketika para auliyah, para nabi, para asalihin ini masih hidup saja. Meskipun beliau sudah meninggal pun tidak masalah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini eh, menghendaki para hambanya agar supaya hambanya ini memiliki rasa takut kepada Allah tapi dengan cara mendekat bukan sebaliknya rasa takut malah justru menjauhkan diri tidak akan tetapi memiliki rasa takut kepada Allah dengan cara yang yang mendekat kepada Allah. Maka oleh karena itu ini harus bisa kita pahami betul bahwa Mendekat kepada Allah, ini adalah salah satu bentuk takwa Allah Ini adalah merupakan salah satu bentuk dekat kepada Allah Salah satu bentuk taqwa kepada kepada Allah Maka jauh hari Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan bahwa eh, Gambaran taqwa itu ada empat ya. Pertama adalah Al-Khaufu Minal Jalil Kemudian yang kedua Al-Amalu Bin Tanzil War-Ridha Qalil Wal-Istidat Li Rahil Jadi gambaran takwa ini adalah takut kepada Allah. Akan tetapi takut kita kepada Allah. Bukan cara kita menjauh dari Allah. Akan tetapi kita justru harus mendekat kepada Allah. Nah, di antara substansi dari tawasul ya ini. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan tata cara-tata cara. Yang digambarkan oleh para sahabat. Dan para as-salafus soleh. Makanya. Syekh Abil Hasan as yang diriwayatkan oleh muridnya yang pernah Abdul Abbas Al-Mursi, beliau pernah mengatakan: <coughs> hajat, Jika engkau memiliki hajat atau butuh, maka mendekatkanlah diri kalian kepada Allah dengan Imam Al-Ghazali. Nah, di sini Syekh Abdul Hasan Asyadzili begitu terinspirasi dengan Imam Al Ghazali sehingga Imam Al Ghazali dijadikan sebagai mutawasalbe atau orang yang digunakan untuk berwasilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tentunya karena kesolehan orang-orang seperti Imam Imam Al Ghazali. Nah di sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa sih orang-orang yang soleh para awliya ini bisa kita jadikan sebagai mutawasalbe? Orang yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk bertawasul Karena tidak lain dan tidak bukan itu karena amal solehnya Bukan karena personnya tapi karena amal solehnya yang dimiliki Jadi kembali lagi bahwa tawasul dengan orang soleh itu sejatinya adalah tawasul dengan amal orang-orang soleh Jadi tidak ada salahnya jika kita bertawasul kepada orang-orang saleh so